Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Selasa 6 Februari 2018 dibacakan Ardian Syah. Pasien difteri di Aceh Singkil sembuh usai dapat perawatan intensif. Rute pelayaran Simuluc Singkil sementara ditutup akibat kapal ferry naik dog. 6 terpidana maisir dan seorang terpidana khamar dicambuk di Aceh Timur.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 Setelah mendapat perawatan intensif selama 2 pekan oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, pasien difteri dinyatakan sembuh total. Pasien bernama Urja 16 tahun yang dirawat khusus di ruang isolasi hari ini dibolehkan pulang ke rumahnya di Pulau Sarok Singkil. Dokter Dedi Eka dan tim penanganan pasien difteri Rumah Sakit Umum Daerah Singkil menyatakan pasien belum bisa dipastikan difteri sebab masih menunggu hasil pemeriksaan air liur pasien dari Surabaya, Jawa Timur akan tetapi berdasarkan gejala mengarah pada difteri. Oleh karena itu pihaknya melakukan penanganan hingga sembuh sesuai prosedur pasien difteri. Menurut Dedi Eka, bakteri difteri pasien urja dipastikan telah mati setelah mendapat perawatan intensif 14 hari di rumah sakit. Pihak RSUD Aceh Singkil menunjuk dua dokter spesialis anak untuk menangani pasien difteri, masing-masing dokter Dedi Eka dan dokter Poppy. Kedua dokter tersebut dibantu tim perawat khusus difteri yang diketuai Wawan. Derlun PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Feria ASDP saat ini menutup sementara waktu rute pelayarannya menghubungkan Pulau Simelu dengan Aceh Singkil. Hal ini menyusul satu armada penyeberangan KMP Labuhan Haji milik ASDP yang melayani lintas pelayaran wilayah pantai barat selatan Aceh masuk masa perawatan untuk naik dok. Staf operasional ASDP perwakilan Simelu M. Aulia Tinambungan mengatakan untuk saat ini kapal feri yang dioperasikan oleh ASDP Cabang Singkil di lintasan tersebut yakni KMP Teluk Sinabang dengan rute pelayaran Simelu Labuan Haji dan Simelu Melabo Aceh Barat. Sementara untuk rute pelayaran Simelu Singkil ditutup akibat kapal feri naik dok. Di stopnya rute pelayaran Simulo-Singkil maupun sebaliknya, sebagaimana jadwal pelayaran terbaru yang dikeluarkan pihak ASDP pasca naik dok KMP Labuhan Haji. Dalun Kejaksaan Aceh Timur melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap enam terpidana Maisir dan seorang terpidana Jarimah Hamar di halaman Masjid Agung Darussalihin, IDI, Aceh Timur. Para terpidana dieksekusi cambuk setelah dinyatakan terbukti melanggar syariat Islam oleh Mahkamah Syariah I di Aceh Timur. Kasih pidana umum kejari Aceh Timur, Tarmizi S.H. mengatakan satu dari enam terpidana maisir yang dieksekusi cambuk merupakan perempuan berinisial S.A. sebagai bandar, sedangkan lima terpidana lainnya merupakan agen. Kelima agen tersebut masing-masing dikenakan 16 kali cambukan dari total 18 kali setelah dipotong masa tahanan. Sementara SA selaku bandar dikenakan 26 kali cambukan dari total 28 kali setelah dipotong masa tahanan. Sedarlun warga dari beberapa kecamatan di Lues mendesak pemerintah Aceh segera memperbaiki jalan belang kejeraan kota panjang yang sudah lima tahun rusak parah. Lintas provinsi itu merupakan jalur alternatif bagi warga empat kecamatan untuk menuju ibu kota kabupaten. Lintasan Belang Kejeraan Kuta Panjang, satu-satunya ruas jalan provinsi yang selama ini mengalami rusak parah dan sudah banyak menelan korban jiwa, terutama pengendara sepeda motor yang jatuh akibat masuk ke lubang yang bertabur di sepanjang ruas jalan. Bahkan selama ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Aceh selaku penanggung jawab ruas jalan provinsi. Ismail, tokoh pemuda dari Kecamatan Kuta Panjang, mengatakan lintas Belang Kejeraan Kuta Panjang yang sudah lama mengalami rusak parah merupakan lintasan yang dilalui setiap saat oleh warga dari empat kecamatan, yakni Kuta Panjang, Belang Jerangu, Tripejaya, dan Teranggun. Warga mendesak agar Gubernur Aceh segera memperbaiki jalan tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Zarlun MD, 23 tahun warga Kecamatan Nur Salam, Aceh Timur diamankan polisi kemarin malam karena diduga terlibat pengedar narkoba jenis ganja. Dari tersangka MD, polisi mengamankan barang bukti ganja yang dimasukkan dalam bungkusan rokok. Kapolsek Nur Salam, Ibtu Sugiono mengatakan penangkapan tersangka berawal dari laporan bahwa tersangka kerap melakukan transaksi. Pasca informasi tersebut, Kapolsek mengarahkan personil bergerak ke TKP dengan dipimpin Kanit Reskrim Brigadir Irwansyah. Tiba di TKP, polisi langsung mengamankan tersangka yang saat itu sedang nongkrong di sebuah warung kopi. Saat hendak dilakukan penangkapan, tersangka sempat membuang barang bukti. Namun barang bukti berupa bungkusan rokok berisi ganja berhasil diamankan. Ibtu Sugiono menambahkan sebelumnya tersangka berhasil melarikan diri saat ditangkap polisi terkait kasus narkoba Sehingga ditetapkan DPU Kini tersangka diamankan di Mapolsek untuk proses hukum selanjutnya Sudarlun banyak warga kurang mampu di sejumlah kampung Dalam kecamatan Blankpidi Aceh Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial beras sejahtera Atau Bansos Rastra Sehingga mereka melakukan protes Sebaliknya warga yang mampu secara ekonomi terdaftar Dalam keluarga penerima manfaat atau KPM Bansos Rastra Warga yang tidak terdaftar dalam KPM Bansos Rastra melakukan protes ketika dimulai penyaluran Bansos Jatah Januari 2018 di kantor camat Blangpidi Senin kemarin. Di kecamatan Blangpidi terdaftar 1.186 KPM Rastra, masing-masing mendapat 10 kg Rastra per bulan. Jatah Rastra untuk bulan Januari ini disalurkan Prumbulog Divisi Regional 6 Blangpidi setelah menerima permintaan dari Dinas Sosial Abdiah. Camat Belang Zulbaili Latif mengatakan protes lain datang dari warga yang tidak terdaftar dalam KPM juga dari sejumlah kepala desa. Para kepala desa mengaku sejumlah warganya yang kurang mampu tidak terdaftar sebagai penerima rastra, tapi ada warga yang mampu justru terdaftar dalam KPM sebagai penerima. Menghadapi protes seperti hal tersebut, Camat Zulbaili Latif mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sementara PLT Kepala Dinas Sosial Abdiya Amri ST mengatakan bagi warga yang dinilai layak menerima rastra namun tidak masuk daftar maka diupayakan diusul kembali pada Kementerian Sosial RI. Saudarlun, Pemko Medan mulai melakukan pengawasan ketat terhadap taksi berbasis online. Sanksi berupa teguran hingga pidana ringan telah disiapkan untuk sopir yang membandel. Pengawasan ketat ini ditandai PMK Medan dengan upacara gelar pasukan dalam rangka penegakan aturan angkutan online sesuai permenhub di lapangan Benteng Medan selasa pagi. Para pengemudi kembali diingatkan agar beroperasi sesuai peraturan, yakni harus melakukan uji kelayakan kendaraan, memiliki SIM A umum, serta memasang stiker tanda taksi online di kendaraannya. Wali kota Medan, Zulhelmi Eldin, mengatakan aturan tersebut sebenarnya sudah berlaku 1 Februari. Pemerintah Pucat pun telah mengumumkan aturan baru itu secara luas. Artinya, masa sosialisasi aturan dinilai Eldin sudah cukup sehingga Pemko Medan selepas gelar pasukan langsung melakukan penertiban. Selepas gelar pasukan, Pemko Medan langsung membentuk tim gabungan untuk melaksanakan penertiban simpatik mulai 6 hingga 15 Februari. Dalam tahap sosialisasi lanjutan, pengemudi taksi yang kedapatan belum melengkapi persyaratan akan diberikan peringatan. Setelah 16 Februari, pengemudi taksi online yang masih melakukan pelanggaran akan dikenakan pidana ringan. Dari Nusrum Serambi Tanjung Permasikian Berita Malam edisi Selasa 6 Februari 2018. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat.